b a p a k d i b i o Selamat siang. Selamat siang, Bu. Itu anjurannya baik sekali. Tapi diharapkan begini, mestinya Ibu menkeskan tahu sebagai wanita. Ibu-ibu diharapkan ke ruang laktasi dulu untuk mengecek apakah kadar, apa namanya, susunya itu、e, memenuhi persyaratan atau enggak, gitu. Kalau enggak, ternyata jelek atau tidak keluar, ya otomatis baru memakai susu bubuk. gitu Kan m e s t i n y a gitu.、Hmm. Jadi... Untuk membuat suatu peraturan itu harus dipertimbangkan dulu mampu n gak g menyusui anaknya dengan baik gitu、yeah. Dia, Jadi kalau ternyata mampu ya sudah benar itu omongannya Tapi ada ibu-ibu yang gak mau payudaranya kendur Oleh karena itu mereka menggunakan susu bubuk Tapi susu bubuknya harus pilihan Susu pilihan harganya melambung sekali、yeah. Karena itu harus diberi potongan harga Katakan harusnya seratus Cuma dua puluh lima ribu gitu loh ya、Baik. jadi hati-hati kalau membuat peraturan terima kasih terima kasih Pak Dwi, Bapak Sugiharto selamat siang. Assalamualaikum. w a l a i k u m s a l a m silakan h Bapak. Sayang tidak terlambat ya Mbak. Sebetulnya dari dulu itu memang harus dilarang. Contohnya kalau kita di luar negeri sama sekali tidak dianjurkan minum susu kaleng.、Mm -hmm. Paling bagus adalah ASI itu yang paling luar biasa. Tapi better late than never terima kasih. Baik terima kasih. Andre, selamat siang. Ya, mas a m b o Komentar anda? Saya a n a t setuju u t u k kita memberi asi, asi kan i t u karena s u s u maha. Kita diberi susu bubuk, susu bubuk juga g a k t e t i l ibu-ibu yang harus t e r i n g k a l i i b a i k terima kasih Bapak John. Selamat siang Pak John. Ya. komentar Anda. Oke,、okay. sebetulnya dulu kan s e i n g g a saya pernah ada, sudah pernah ada pelarangan、uh, pemerintah mengenai susu formula untuk bayi, untuk di tayangkan ya. t a k t a u kok sekarang sudah nol lagi. Tapi kalau menurut saya kalau sepenuhnya dilarang juga. Rasanya sih jangan, mungkin tetap boleh、uh, ditayangkan tapi dengan sehat-sehat tentu. Saya setuju dengan t o p i yang pertama. Tapi kalau m i s a l si ibu-ibu ini a s i n y a tidak k e c u k u p a n kemudian mereka bingung. Anak saya harus kasih minum susu apa? Nah kalau tidak ada informasi atau penjelasan-penjelasan atau、uh, mengenai produk-produk yang tersedia, j a n g a n j a n g a n nanti mereka s a l a h memberikan juga kan kasihan doang anak anaknya.、Uh -huh. Saya kira perlu, perlu tetap aja tapi、uh, dibuat aturan yang lebih、uh, terarah lagi.、Uh -huh. Bisa, Baik. Seperti kan iklan r k o k seperti itu kan. Baik, terima kasih nah, gitu, Pak ya, John. Ya, Bapak Leo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar Anda Pak? p e m e r i n a saya sih yang penting beras dulu deh b u beras dan diurus susu gitu Dan ke dolar d e k lagi, terima kasih Ibu Titi selamat siang Selamat siang, terima kasih Ibu Mengenai ini ya Mbak,、uh, susu kaleng itu ya、hmm. Memang harusnya Ibu Indonesia itu memberikan a s i sampai dua tahun Dan itu Ibu tidak boleh bekerja Tapi sekarang kan kalau Ibu n g g a k bekerja n g g a k dapat uang Untuk hidupnya Maka ibu Indonesia itu menderita banget m、mm、a -hmm. Kemudian k juga Bayinya lebih menderita lagi Nanti kalau udah besar kan Karena d i r e n t a n dengan penyakit、mm -hmm. Padahal dengan ASI dengan, sampai dua tahun Itu diwajibkan harus Dan tidak ada lagi alasan lain Maka bagaimana pemerintah Bisa menolong rakyatnya A, a, keluarga muda atau anak muda yang menjadi dari bayi menjadi muda itu kan waktu k e n y a t a itu、uh, pakai apa asi atau kaleng karena nanti dia lihat aja rentan banget dengan penyakit Halo, selamat, Jadi, selamat, siang, ya, selamat siang Pak Herman s i l a k a n Pak Ya kalau dari saya、uh, tidak begitu sependapat untuk dilarang saya lebih contoh uh, pemerintah uh, memformat Iklan susu untuk anak-anak di bawah sepahun itu harus dalam bentuk pendidikan masyarakat Dengan memberikan、uh, pengarahan lebih kepada ASI dan memberikan、uh, penjelasan kepada para ibu Manfaat daripada ASI sekaligus manfaat yang juga bisa diberikan oleh susu produksi mereka Dikarenakan、uh, banyak ibu-ibu sekarang itu kan berkarir ya Jadi nanti kalau dia nggak kasih a s i dan dia nggak tahu harus kasih apa, malah anak-anaknya jadi t i d a k sehat. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. p a r u d i silakan. Yang lebih efektif, ya Menteri Kesehatan harus membuat iklan di televisi s e s e r i n g mungkin, supaya masyarakat mengerti. Pak Dibio, silakan. マキニマリアムドサヤ、イトサランバープラスランガセアタニト、ポスカスマシャンズバシャンデュニアティアティプカン、サインガイフウイフウイト、ティカタウィ、マナヤンイフウヤンアティプ、バケタナガフェショナー、マプンビザニューシュイン、アトンガニューシュイン、ギトジャディタンアンディララン、カロメマニアカランジャルツウニア オブジェクトやんばありとランビタン、イトアカン、マブリタオパワー、オアンダスパイクのたケツ、ユコ、ギトガナ、フォトスソアンダスレ、カノミサニャタニャタパゴス、ヤボレ、イワカン、ギトギャディ、イクラニャチヒンボ、イブイイト、マグナカン、ソソイブ、イタマグナカン、ソソウフォフォ、ヤングティパワサトタ サンドーンドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランド t ンドランドランドランド g ンドランドランドランドランドランドンランドランドラランドランドランドランドランドランドランドラランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランンンドランドランドンドランドランドランランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドランドラランドランドランドランドランドンドランドランドランドランドランドランドランドラ Nggak aktif nanti, saat、eh, diaktif nanti d i p o m p a dulu Jadi dikasihkan anaknya gitu Jadi makanya ini harus hati-hati masalah ini Mestinya Ibu,、eh, Menteri Kesehatan kan tahu masalah ini kok main terojok gitu aja、ya. gitu、loh. Baik, terima kasih Pak Dibio Pak Tony s i l a k a n Iya, saya kira ini ada sedikit kesalahan tangkap Kesannya kayaknya yang nggak boleh、uh, dijual itu di bawah satu tahun Padahal iklan itu kan bukannya melarang jual susu satu tahun ke bawah Melainkan dianjurkan dan tidak boleh pasang di iklan Cuman susunya kan masih boleh dijual Saya kira setiap ibu pasti akan kasih lah b a n y a asih itu Cuman karena memang gak ada t a n a kerja Saya kira asih itu udah makanan yang terbaik lah Cuman tadi k a y a k orang p a l a n sangka disangka Dilarang kasih susu Karena k yang dilarang t u h iklannya Supaya orang gak proaktif Dokter juga a k t i f a l a u sekarang Kita kalau pakai dok yang bagus susu apa dok Waduh susu b a r i banyak pak Pilih aja sendiri Cuman lebih bagus bapak pakai asih Makasih Ya terima kasih Pak Tony, Pak Gilbert satu p e n e l f a n terakhir, s i l a k a n Pak Iya saya rasa sih benar apa yang dikatakan oleh p e n e l f a n terakhir Jadi yang dilarang hanya susu di bawah satu tahun i t u ya Jadi ada salah apa ya, salah tangkap gitu ya Dan juga di sini jadi bagus juga ini kan pembelian, pembelian susu ini membuat bayi menjadi lebih c e r d a s Lebih imunnya lebih tinggi ya Dan juga ada penghematannya karena susu formula kan semakin tahun semakin mahal gitu ya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 Jadi pelarangan ikan itu saya rasa c e p a t sekali Dan insya Allah dampaknya mungkin lebih baik ya Untuk di desa-desa, di daerah-daerah gitu Dan saya s e n d i r i juga ngalangin y a punya anak yang kurang asih itu Dampaknya itu rentan terhadap penyakit Dan dokter anak juga mengingatakan Kalau memang k i t a t pembedaan asinya kurang Itu d a y a tahan tubuh anak itu memang rentan gitu hmm. Hmm. Jadi saya、okay. s e d i k sekali Ya terima kasih Ibu Pak Amri, s o r r y Selamat sore Silahkan Pak Ini y a gini saya pikir untuk promosi itu ya Memang itu salah satu resikonya Kalau disiarkan di televisi sah-sah Itu saya setuju ya. Cuma memang perlu dipikirkan、uh, Matalahnya ya Ibu-ibu ini kan kalau dengan susu bubuk itu Kasih sayang dengan anak itu Jauh jadinya Nah Dengan kasih sayang jauh ini サラサラサラサラサラサ e サラサラサ e サラサラサラサラサラサ k サ n サラサラ d i サラサラサラサラサラサラサラサラ a ラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ g サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ k e s e r a m a t u m e n i k s m a n i u f Pak Indro. s r i l a h k a n Pak Indro. y a kalau menurut saya larangan iklan itu kan hanya salah satu aspek dari promosi. Masih banyak hal yang lain.、Uh, susu formula usia e bulan sampai. satu tahun, saya rasa itu masih memungkinkan untuk diiklankan karena pada prakteknya ibu-ibu itu dikiraatkan hanya sebentar ya maksudnya tiga bulan, setelah itu mereka pasti ada kesulitan, terutama kalau yang berkarir kesulitan untuk mendapatkan menyusui bayinya secara langsung nah, kalau tidak diiklankan, tidak ada informasi salah-salah para ibu yang kurang pengertian itu bisa mengambil susu yang non formula Misalnya sih, pupuk yang lain, yang untuk anak-anak maupun untuk dewasa, itu p e m e i n t a h saya. Terima kasih,、okay. ya. Terima kasih banyak yang ada mitra bisnis yang sudah berbagi opini bersama pas Evan untuk sesi ini.